Bismillahirrahmanirrahim الله warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بهسان إلى sekalian yang dimuliakan بعد Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan membahas Tentang في Lisan Untuk makhrut yang ketiga dari lisan makhrut yang ketiga dari lisan adalah lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas keluar dari tempat ini atau dari makhrut ini tiga huruf yakni yang pertama huruf jim kemudian yang kedua huruf shin Dan huruf Ya Dan yang ketiga huruf Ya Jim Shin Ya Tetapi perbedaannya Untuk huruf Jim dan Shin Tengah lidah menempel Pada langit-langit Adapun huruf Ya Tidak menempel pada Langit-langit Ja Ja gi ju ej ja J ju ej ya kemudian shin sya shi shu sh kemudian ya ya i u ai ya i u ai berikutnya makhraj lisan yang keempat adalah Tepi lidah, ya tepi lidah. Jadi yani untuk huruf dot, ya, di manakah tempat keluar huruf dot? Huruf dot keluar dari salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. pada posisi gigi graham atas. Bo. dho, bu, al. Dan perlu diperhatikan bahwa huruf dho ini adalah huruf yang eh, paling susah ya. Huruf yang sebagian dari kita sangat susah untuk mengucapkannya. Oleh karena itu butuh latihan yang ekstra karena huruf dot ini merupakan salah satu karakteristik dari bahasa Arab. Bahasa manapun tidak memiliki huruf dot. Jadi huruf dot adalah bahasa ya, yang dimiliki hanya hanya oleh bahasa Arab. Ya. tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Ya, ulama berkata huruf ini lebih mudah diucapkan dengan tepi yang kiri. Ya, tepilisan yang kiri. Kemudian setelah itu tepilisan yang kanan. Kemudian lebih sulit lagi dengan dua tepi, yakni yang kanan dan yang kiri dan huruf ini karena dia khusus untuk bahasa Arab atau ada dalam bahasa Arab maka bahasa Arab dikenal dengan huruf badd lugatu abbad ya lugatu abbad bahasa badd jadi maksud dari bahasa badd adalah bahasa Arab Ini saja barangkali yang bisa disampaikan mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.